Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Buya uh, Saya sebelumnya mohon maaf Ini ada sifat manusia yang Dia berniat untuk memberikan infak atau sadako Namun dia ingin ketemu dengan Ustadz Lalu dia mengatakan Mengharapkan di untuk doa dari Ustadznya mana hukumnya dan apakah mereka juga Sadakohnya diterima oleh Allah? Karena tadi kalau yang Sadako itu tidak usah ketemu dengan siapapun. Nah itu saja dan saya uh, tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang ingin membantu dan sebagainya. Kemudian ingin ketemu kepada misalnya Kiainya. Ya bukan salah ketemu kok. Sekaligus minta doa. Ya boleh tidak ada masalah. Akan menjadi masalah di saat tidak ketemu, duitnya dibawa pulang lagi ini. ini. Ya kalau sudah nih kali minta doanya nanti lain kali ini. Padahal nanggyainya bingung datang bawa duit, bawa ini sampai ini. Makanya kami istihaja kan biasakanlah nah, kalau datang ada kotak dan yang... kalau datang bukan salah. Kadang ini adalah badang, kadang kita juga pengen tahu Kadang-kadang membuat kita terenyuh, subhanallah ya Di ada orang datang kepada kami memberi, memberi bantuan Subhanallah ya Ada satu orang memberikan kepada kita bantuan Satu bungkus uang Satu keresek Sudah dilihat oleh, berapa ada Mungkin hampir 100 juta Kita pikir, ini bu, ini kerjanya apa <laughs> lihat kadang-kadang ternyuh ada orang yang naik datangnya pun adalah bukan naik mobil ya naik angkot mungkin ternyata punya duit sebegitu diberikan kita jadi ternyuh ya Allah ini kan orang-orang pilihan dia ya. duit sebegitu kan biar buat ya enak-enaklah kan gitu ya mestinya kan nah itu kadang-kadang kita senang juga melihat yang semacam itu tu menjadi pelajaran buat kita ya Allah ini ada orang dalam keadaan hidupnya pun tidak gebiar tapi bisa membantu hidup boleh jadi tidak ada masalah, ada orang datang kepada kiai lalu mengatakan, kiai saya ingin menyumbang. Juga Bo? boleh bukan telar. Yang penting yang dijaga adalah hatinya masing, maaf. Jangan ingin disanjung oleh sang kiainya. Tapi kalau ingin didoakan, wajar. Minta doa, kita datang kepada Nabi minta doa. Kepada wakil Nabi pun juga minta. Minta doa. Dan menjadi tidak dikabulnya doa, bukan karena datanya sang kiai. Kadang kerana khusnudunnya orang yang datang, menjadi dikabul doa itu oleh Allah. Bukan karena kiainya saja, karena anda ko Sultan datang ke kiai lalu anda minta doa dikabul, anda mungkin membantu sedekah, saya sedekah sebegini dan sebagainya dan sebagainya. Saya minta didoakan dengan ini semua ini boleh. Kalau tidak pun juga nyampe Allah maha ta, maha tahu. Nah, Agak tapi jangan sampai harus ketemu. Karena-karena tidak ketemu langsung tidak jah, jadi ada terlambat nemui saja jadi marah. Wah temui susah, enggak jadi, oh enggak apa-apa dah jadi. Karena ketemui susah. Susahnya bukan karena tidak mau menemui, kadang-kadang ya ada waktu untuk bagi-bagi, ada untuk anak, ada untuk santri, ada untuk ini dan sebagainya. Baik, intinya apa? Yang perlu dijaga adalah hati anda. Ada yang perlu jaga adalah hati anda. Hati anda terus dijaga di saat anda memberi hendaknya karena Allah. Kalau harus diketahui oleh guru anda, mungkin bisa disebut sebagai contoh untuk yang lainnya. Mungkin guru anda akan berkata, ini si fulan. Dalam keadaan semacam ini ternyata masih sempat berbuat baik. Maka yang lain akan mencontoh. Ada beberapa waktu yang lalu ada orang berikan wangi seperti itu. Kita bingung. Dan Alhamdulillah begitulah Allah mengirimnya. Pondok ini tidak pernah bingung, tidak pernah. Kalau bingung, bingung wajar. Tidak sampai bingung cunggir balik, tidak. Bingung wajar, beras habis dan sebagainya. Ternyata ada yang ngirim beras. Ini orang habis, ada yang ngirim. Apalagi nanti ada banyak hal. Banyak. Tenang aja, nanti ada aja Allah ngirim dan ganti-ganti nanti kadang-kadang. Dan kadang enggak model orangnya itu bukan model orang yang kaya bisa mem bantu. Maka itu adalah Allah kirim. Jadi kebaikan itu akan Allah berikan kepada siapa apa? Siapa saja saja yang Allah kehendaki. Maka mintalah terus kepada Allah semoga Allah menghendaki kebaikan untuk saya. Baik. Lain ini jadi tidak ada masalah kalau Anda datang kepada seorang kyai atau ustaz lalu Anda ingin membantu kemudian menyerahkan uangnya kepada ustaz tidak ada masalah cuman bagi ustaz di saat ada orang datang membantu jangan langsung berdiri gara-gara dengar bantuannya ini uh oh, oh, membantu kalau perlu malah oh gara-gara dia ngomong bantu enggak jadi nemui saya gitu kalau perlu ngomong itu sudah biar hawa nafsu kita tidak ta tamak nah makanya kalau ngomong bantu kadang-kadang malah enggak bisa ketemu nanti pengin ketemu saja minta doa gitu saja kalau ngomong membantu nanti sama sebagian kiai tidak ditemui nanti. Wah, oh, membantu. Saya tidak mau masuk taman Jadi ada sebagian orang ngomong, saya pengin ketemu sang kiai mau bantu. Oh, nanti besok saja, besok saja, besok saja. Bantu enggak usah ngomong-ngomong saya. Eh, datang saja minta doa, tiba-tiba ngasih segebok duit. <ganti> nanti akan didoain, besok duitnya. Dan alhamdulillah di sini sudah banyak kotak ada doa, kotak amal buahnya. Itu masukkan ke sana. Sudahlah, al malaikat tidak akan salah. Biarpun ibu namanya Aisyah. Kemudian ngirim duit sepuluh juta atau satu miliar ditulis namanya Hotijah. Tetap pahalanya nyampe kepada Aisyah Allah tidak akan salah alamat. <guruh> Aman sudah. Yang melihat adalah Allah Subhanahu Wataala. Boleh jadi ada siapapun yang ketemu tidak ada masalah. Pertemuan adalah wajar. Bahkan membuat terenyuh suatu ketika ibu ada orang bawa duit saya bawanya keberatan bu. Di sini dibungkus pakai kain kain taplak meja itu loh. Duit rupiah. Receh. Rupanya orang itu adalah sering dengar radio, dia kerja di sebuah pasar, padahal orangnya ada di sini. Dia kerja di pasar, karena dia ingin berbuat baik, cuman dia belum bi bisa. Rupanya dia nabung, tidak tahu setahun atau dua tahun. Jadi setiap ada duit, dimasukin, masukin, masukin, rupanya hanya dibuka, dibungkus, berat. Diitung-terhitung ada 11 juta. 11 juta, duit ribuan seratusan bu, coba ibu, ibu sekarang kumpuli duit seratusan rupiah, eh seribuan yang logam itu, sampai 11 juta, ibu lihat beratnya seberapa, gak cukup beratnya, kirim ke sini juga nanti, nanti beratnya, dok gak nyampe ke sini, <laughs> Adanya. ini ada satu orang seperti itu, karena apa, saya buya malu kalau nyumbang, saya tidak punya duit, saya hanya kerja di di, di di pasar. Setiap ada duit receh, dimasukkan ceplik, ceplik, ceplik, terhitung satu tahun. Bawanya berat. Ada anak bawa puk berat banget buah ya. ini. Apa isinya? Apa gelas? Apa ini? Dibuka ternyata do. duit. Subhanallah. Ada orang nekat ingin masuk surga. Ya. Nekat ingin masuk surga itu sudah dalam keadaan yang itu kata zaman Nabi ada satu orang yang kakinya patah. Kakinya adalah pincang. Oleh Nabi dilarang karena kamu pinjang. Maksudnya karena kamu melarat, Ya udah usah nyumbang. Karena kamu tidak mampu gak usah nyumbang. Cuma dia maksain lihat. Ngumpulin duit recehan begitu lihat. Mengumpulin duit recehan lalu dikirimkan ke tempat yang baik. subhanallah. Sama pada zaman Nabi ada seorang yang kakinya pat, pinjang. Lalu datang kepada Nabi. Ya Rasulullah aku mendengar engkau mengajak berperang. Kami ingin daftar ingin perang ya Rasulullah Nabi lihat kakinya pinjang Wahai Hamba Allah kamu pinjang Karena kamu pinjang Allah memaafkanmu Untuk tidak perang Sudahlah kamu di rumah saja Gak usah ikut Pak. Perang, tapi orang tersebut berkata Ya Rasulullah ali hadihi, Apakah aku tidak boleh perang karena Pinjangku ini ya Rasulullah Iya karena kamu pinjang ini tidak wajib bagimu. Tak tanya sumbah demi Allah, Allah ya Rasulullah demi Allah lah atau an-najah. Tapi urut jati Aku ingin menapakkan kakiku dengan yang pinjang ini ke surgamu, ke surga Allah. Aku ingin menapakkan surga Allah, ingin menginjak surga Allah dengan kepincangan ku di Allah. Tolong izinkan aku untuk perang dan aku akan pingin mati di medan laga dengan dengan kepincanganku. Ya kayak orang fakir tadi sudah nekat itu sudah dia itu gak punya mungkin juga kurang terus kebutuhan sehari-hari pas-pasan mungkin tak tanya masih nyisikan waktu untuk untuk kebaikan di bawah sini berat satu kelimpo kalau bahasa jawa timur itu satu taplak itu tombol berat ini ada wadahnya setelah dibuka ada 11 juta subhanallah kadang-kadang terharu achip ada orang masuk surga dan orang yang punya duit pun belum mampu memberikan uang semacam itu. Kita harus belajar dan demikian. Boleh dia datang kepada kami, tunjukkan dengan nampak nak kepada orangnya. Kita lihat wajahnya adalah wajah yang capek. Tapi capek di dunia, ketahuilah orang itu di akhirat tidak bakal capek.